doa dulu sebelum kita mendengar. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur di dalam anugerah Tuhan kami boleh hidup. Bahkan anak-anakmu yang pada saat ini datang guru-guru kiranya Tuhan memberkati memberikan kasih karunia. Damai sejahtera di dalam hati pikiran kami ya Tuhan supaya kami boleh menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami akan menikmati renungan Firman Tuhan hari ini Tuhan yang memberkati hambaMu tidak lebih daripada saudara-saudara yang ada di depan hamba, tapi berlagu kebenaran Firman Tuhan yang boleh disampaikan sihati Tuhan boleh disampaikan hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut FirmanMu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tema hari ini janji yang disahkan Allah, janji yang disahkan Allah. Dalam Galatia pasal 3 Ayat 15 sampai 22 Kita akan membacakannya secara Bergantian saya nanti membacakan ayat 15 Kemudian Bapak Ibu saya minta tolong ayat yang ke 16 demikian seterusnya sampai dengan Ayat ya ke 22 ya. Janji yang disahkan Oleh Allah Kalau sudah dapat Semua Di bawah perikop Tuhan Hukum Taurat atau janji saudara-saudara baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun 16 Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian sehingga janji itu hilang kekuatannya. Kalau demikian, apakah maksud hukum Taurat ia ditambahkan oleh karena pelanggaran pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang perantara. Seorang penantara, penantara satu orang saja, Allah satu. Kalau demikian, bertentangkanlah hukum Taurat hukum Taurat dengan janji-janji Allah. Sekali-kali tidak Bersama gereja di segala abad dan tempat Marilah kita Sebab andai kata hukum Taurat diberikan Sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan Maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat Demikian jauh pembacaan Firman Tuhan berbahagialah kita membaca merenungkan bahkan melakukan yang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Latar belakang dari orang-orang Galatia ini sebetulnya mereka punya banyak kelemahan, itu ya mungkin kalau dibilang mirip-mirip seperti kita. Gitu. Orang Galatia itu tidak mempunyai tekad yang kuat, ya. jadi mereka itu gampang sekali digoyahkan, itu. Kemudian pendiriannya juga tidak tidak tetap, itu. Jadi mereka kalau percaya ini nanti datang yang satu bisa juga berpindah gitu artinya kalau mereka pacaran gak cukup cuma satu cewek gitu kan karena gak punya pendirian yang tetap gitu kecuali sudah menikah kayak bapak gitu kan jadi cukup satu nah mereka ini juga sukanya berubah-ubah ya pikirannya berubah-ubah gitu. gitu kalau bisa dibilang saya dulu gitu ya kalau masih bujang gitu ya kalau saya sudah merencanakan akan pergi ke Ngabang gitu ya. 2 3 menit kemudian berubah ya. Bisa mau pergi ke Pontianak gitu kan. Dalam waktu yang sangat singkat gitu ya bisa berubah gitu. Nah, orang Galatia ini kelemahannya seperti itu ya. Tidak dapat diandalkan. Waduh. Susah ya. Tidak dapat diandalkan gitu. Kasih ini tapi tidak bisa diberesin gitu. Mungkin mirip-mirip sama kayak kita gitu ya kemudian tidak dapat dipercaya. Nah, ini yang bahaya. Ya. Kita dipercayakan sesuatu, misalnya di sini menjaga barang-barang ini, gitu ya. Tetapi kita tidak lakukan apa yang diperintahkan sama guru kita, gitu. Itu bahaya ya. Tiba-tiba nanti kucing datang sini kencing sini, gitu kan. Yang bersin kamu juga, gitu. Pasti itu. Gitu. Kemudian orangnya blak-blakan ya. Tidak ada yang ditutup-tutupin. Gitu ya. Jadi mereka ini kalau misalnya mau bilang sesuatu mereka bilang, ya, nggak ada yang ditutup-tutupin. Ya, kalau kamu itu jelek, katanya dia bilang jelek, ya, nggak pakai istilah jaga perasaan orang lain, nggak ada itu, ya. Kalau dia bilang kamu tidak benar nih hari ini, karena gini-gini-gini dikatakan gitu, ya, tidak ada yang ditutup-tutupin. Kemudian mereka juga gegabah, ya, gegabah itu artinya bisa gini ya, jadi terlampau berani. Ya, mereka terlampau berani kalau ada sesuatu mereka ya meletak-ledak lah istilahnya gitu. Kemudian tindakan yang tanpa diperhitungkan seperti lagu Roma Irama Darah Muda gitu ya. Bertindak dulu baru ber, berpikir. Gitu. Kadang-kadang kan kita seperti itu, gitu ya. Kemudian sembrono asal gitu. Tanpa berpikir dulu. Itu tanpa dipertimbangkan dulu. Ini bahaya enggak buat saya nih. Gitu ya. Kalau minum air kawan di asrama gitu bahaya enggak buat saya gitu. Dulu ada satu orang yang saya kenal nakal dia ya. Bukan nakal gimana dia udah jengkel sama kawannya ya. Air minumnya setiap hari setiap malam tuh hilang ya. Dia mau minum tiba-tiba udah kosong. Suatu ketika ya ada superpel ya. Dimasukinlah sedikit superpel ini. Kemudian dia taruh di lacinya. Aduh nakal tadi. Dia cerita setelah dia melakukan ya. Kalau dia sebelum melakukan saya pasti larang karena itu bisa berbahaya gitu. Apalagi enggak ada susu putih ya. Susu cap enak enggak ada di asrama gitu. Kalau keracunan kan bisa langsung minum gitu. Enggak ada, ya. Adanya kekurangan air terus. Itu adanya gitu. Nah, dia kasih itu, kemudian ternyata kawannya minum. Gitu. Pak dia bilang, "Tadi malam saya kasih ini, Pak." katanya saya kasih superpel gitu nanti kali-kali saya mau kasih piksel pak katanya <guluh> waduh bahaya ini gitu ya jadi ibaratnya Sembrono kemudian orang Galatia juga ya mudah sekali dipengaruhi ya mudah dihasut ya kalau orang mau pilek atau caleg mau ini cari suara gitu gampang ya tinggal dia pergi mungkin ke orang Galatia ini karena mereka suka dihasut gitu juga dipengaruhi. Tinggal datang aja pasti mungkin menang ya. Mereka pasti coplos semua. Gitu. Itu kelemahannya orang Galatia. Tetapi ya, mereka ini juga orang-orang yang bukan bodoh. Ya, tetapi mereka cerdas, ya. Secara akal, secara pikiran, mereka berpikir lebih cerdas, ya. Mereka cerdas, ya. Kemudian mereka juga suka pamer, gitu. Pamer gitu. Kayak kamulah gitu ya. Kalau pulang dari rumah gitu ya suka pamir mamak saya tadi masakin saya ini ini ini ini ini, ini. kemudian dibawakan saya ini, ini ini ya suka seperti itu gitu tapi mereka ini juga goyah ya nggak punya pendirian tadi ya mereka sombong berlebihan ya kata orang apa itu kata orang Pontianak sombong lalu katanya kata orang Batak sombong kali sangat sombong mereka ini itu ya mereka ini karena mungkin merasa dirinya cerdas gitu. Nah, karena kecerdasannya lah orang Galatia ini, ya, Paulus ketika datang ke situ, ya, ketika datang pertama kali memberitakan Injil, orang-orang Galatia ini mudah sekali memahami dan mengerti, ya, apa yang disampaikan Paulus. Apa yang disampaikan Paulus, mereka mengerti, langsung mengerti, langsung terima Tuhan Yesus, istilahnya seperti itu, gitu. Waktu Paulus pertama kali, aduh ini nih yang benar kata mereka. Gitu. Jadi mereka langsung terpikat karena orangnya tadi mudah dihasut ya, mudah dipengaruhi gitu. Langsung terpikat oleh pemberitaan firman Tuhan oleh Paulus. Walaupun Paulus pada waktu itu ya dia sakit ya, dia bilang kondisi tubuh lagi enggak enak tetapi kamu bisa mendengarkan itu, tetapi kamu bisa menerima itu bahkan menganggap saya ini sebagai dewa yang diutus kepada kamu sebagai penyelamat Artinya begitu, mereka anggap Paulus ini. Mereka sangat senang sekali ketika Paulus memberitakan Injil kepada mereka, ya. memberitakan Kristus kepada mereka, sangat senang sekali. Itu. Kalau murid senang, guru pasti juga senang. Itu. Paulus bilang, walaupun kondisi tubuh saya ini tidak fit, dia bilang sakit. Itu. Memang diceritakan Paulus itu ada sakit, ya sakit mata, gitu. Ya. Kayak kamu lah, berapa bulan kemarin kan, berapa minggu kemarin sakit mata, satu kena, kena juga. Saya juga dapat kemarin, dari mana? Dari sini juga saya dapat, itu Waktu saya ngajar, murid-murid juga dapat, saya bilang orang tuanya, dari mana mereka dapat, saya pura-pura tanya gitu supaya tidak disalahin gitu kan. Padahal saya dapat dari Mika. Waduh! Nah itu kan sangat-sangat menderita ya kalau sakit mata itu. Rasanya mata itu ada yang mengganjal, ada rasanya ada bisul, ya, rasanya ada tahi mata, tetapi tidak ada, ya, menderita sekali. Dan orang kalau melihat kita, kalau kita pegang makanan, orang jijik, ya, pasti itu. Orang sangat jijik ya kalau kita sakit mata, gitu. Apalagi tahi matanya banyak, gitu. Sama dengan ingus lah istilahnya begitu, ya. Bapak itu ngajar ada satu anak, ya, yang dari kelas A sampai kelas B sekarang ingusnya keluar terus. Aduh itu susah ya, makanya saya bilang kawan-kawan yang dah dokter sekarang, Deni ya, Den gimana nih anak ini? Boleh tidak kamu nanti kasih seminar lah ke orang tua gitu, gimana cara merawat anak atau apa? Kita ngomong gitu Jadi apa? Jadi sangat jijik sekali kita sebetulnya gitu. Tapi karena kita ini guru paut gitu, mau gimana lagi gitu ya? KWC diantar ya. Kadang-kadang saya sediakan sarbet untuk lap ingusnya demikian juga istri, gitu. istri bilang udahlah panggil orang tuanya ini anak enggak bisa lagi gini, nggak bisa kita sabar aja gitu sampai dia nanti bisa sembuh gitu, itu harapan kita. Gitu. Nah itu ya jadi Paulus bukan dalam keadaan sehat dia memberitakan Injil kepada orang Galatia ini, tetapi dalam keadaan yang sangat sakit bahkan menjijikkan, tetapi dia memuji orang Galatia itu. Walaupun kamu dicobai seperti itu, saya sakit tapi beritakan Injil kamu terima. Ya, dia begitu senang. Ya. Paulus begitu senang sekali. Kenapa? Karena memang orang-orang Galatia ini mudah ya memahami segala sesuatu. Gitu. Karena mereka orangnya cerdas, ya, berpikirnya cerdas. Berpikirnya cerdas. Tapi apa daya? Ya. Setelah Paulus tidak ada di situ, meninggalkan jemaat di Galatia, jemaat yang pertama dirintisnya bahkan diberitakan mereka banyak percaya. Dia pergi karena harus melayani lagi, gitu. Makanya Paulus itu ada perjalanan satu, dua, tiga, empat, gitu kan? Gitu. Jadi banyak sekali perjalanannya yang dilakukan oleh Paulus ya, untuk memberitakan Injil ya. Nah, karena Galatia ini adalah sebuah provinsi ya, pasti orang banyak yang lirik gitu, kayak Pontianak atau kayak Jakarta gitu gitulah. Pontianak gitu. Udahlah saya sekolahnya tidak mau di Ngabang gitu, walaupun ada kampus di Ngabang, STT ada di sini, ada di Arasamar. Tunda lah, saya di Pontianak aja. Jadi begitu. Nah ternyata orang-orang Yudaisme ini, orang-orang Yahudi kelompok Yudaisme ini, ya mereka ternyata memilih kota Galatia untuk memberitakan. Paulus bilang, ya kalau saya bilang jual kecap mereka di sana, gitu ya. Paulus bilang Injil baru diberitakan di sana. Kenapa orang-orang Yudaismi ini adalah memberitakan sunat, ya, memberitakan hukum Taurat. Dia bilang ke orang Galatia, orang Galatia kamu memang diselamatkan, boleh ini diselamatkan di dalam Kristus, itu. Tetapi kamu juga harus melakukan hukum Taurat, terutama sunat. Kamu tidak bisa diselamatkan karena kamu percaya kepada Kristus, tapi harus juga kamu melakukan hukum Taurat, sunat, ya jadi perjanjian sunat itu sebenarnya apa namanya dijanjikan kepada Abraham gitu. dan mereka orang Yunani juga kaget kami ini orang Yunani loh enggak ada istilah bersunat ke kami itu tiba-tiba kamu beritakan seperti itu ya mereka kaget ya tetapi mereka ada sebagian yang ikut ajaran mereka ya ikut ya kemudian juga orang Galatia tiba-tiba berubah pola makannya ya kenapa ya orang-orang Yahudi orang-orang khususnya orang Yudaisme ini yang kental dengan hukum Taurat Ya, mereka harus makan makanan yang istilahnya halal gitu. Karena di perjanjian lama itu kan ada diatur gitu makanan, misalnya ya yang berkaki empat tidak boleh dimakan, yang apa namanya, yang berkuku belah tidak boleh dimakan. Gitu. Jadi mereka mulai ngatur pola makannya, mereka mulai dihasut, ya. mereka mulai terima kecapnya orang Yahudi orang Yudaisme ini yang memberitakan Taurat yang memberitakan Taurat kepada orang Galatia. Nah karena sifat mereka tadi suka dihasut gitu ya tidak punya pendirian yang tetap ya mereka terima. Ya. Bahkan dibilang sebagian orang di situ menerima pemberitaan itu. itu sedih ya dengan sikap orang orang Galatia. Nah oleh sebab itulah Paulus sangat marah sekali ketika berita itu sampai ke dia gitu, dia sampai marahnya begitu marahnya kalau kita baca kitab Galatia ini sampai pasal kelima gitu ya, dibilangin ya orang-orang itu dikebiri ya katanya, daripada disunat, nggak perlu lagi disunat, kalau disunat itu kan hanya dibuang kulit katannya kan, tapi kalau dikebiri itu istilahnya apa? kayak kita nyunat jalu gitu kan, babi seperti itu, Paulus bilang dikebiri ya istilah kasarnya kita bilang potong jak palernya katanya, waduh, itu istilah kasarnya. Daripada mereka seperti itu mengajarkan, saking Paulus begitu marahnya, ya, begitu marahnya Paulus kepada orang-orang Yudeisme ini, ya, yang menyasarkan, yang menyesatkan orang di Galatia ini, marah dia, ya, sampai begitunya dia ngomong, ya, mungkin kalau ketemu mungkin bisa di rajam batu sama Paulus itu. Tapi karena Paulus mungkin sudah berubah dia tidak seperti itu ya. Bentuknya di dalam surat dituliskan kemarahannya. Begitulah ya. Nah, saking marahnya Paulus kepada mereka ya. Akhirnya dia menjelaskan dari Galatia pasal 1 sampai pasal 4 dia bilang ya. Keselamatan itu hanya oleh iman kepada Kristus, tidak ada di dalam siapa-siapapun. Itu. Hanya karena imanlah kita boleh diselamatkan. Tidak ada lagi yang lain, embel-embel lain gitu. Embel-embel lain itu mengikuti kalau kita sudah diselamatkan, wajib enggak kita berbuat baik? Kan gitu, ya. Hukum Taurat baik enggak? Baik, ya. Kasih Allah, uh, kasihilah Tuhan Allahmu, hormatilah orang tuamu, baik, ya. Tetapi bukan itu lagi yang menyelamatkan. Karena kamu melakukan itu bukan kamu diselamatkan, gitu. Empat pasal Paulus kisahkan, ya, dengan hati yang marah dengan keadaan yang tidak enak, kalau ditensi mungkin 140 atau 160, ya, mungkin juga 180, begitu. Marah dia, ya, kepada orang-orang di Galatia ini, khususnya orang-orang yang yang menerima Tuhan Yesus, gitu. Dia jelaskan lagi, ya. Akhirnya dia ungkit-ungkit lagi, ya. Nah, kemudian di pasal yang sama, ya, pada Paulus sudah menceritakan sebenarnya, ya. Kita itu selamat karena iman kepada Kristus. Di pasal pertama ini, di pasal ketiga ini lagi, ya di bagian perikopnya yang kedua ini, dia ceritakan lagi. Seperti apakah janji itu? Itu mungkin mereka ragu-ragu gitu. Dan bukan ragu-ragu karena mereka tidak mengerti, ya tidak mengerti. Akhirnya Paulus perjelas lagi, ya Paulus perjelas lagi. Sampai dia gini bilang, ya saudara-saudara, ayat 15, ya. Baiklah, aku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Istilahnya apa? Karena mereka tidak mengerti bahasa Paulus yang mungkin tinggi, itu ya. Secara teologi dia mungkin tinggi. Ya, ya ini saya kasih tahu ni sama kamu. Saya gunakan contoh kehidupan sehari-hari, gitu. Kalau guru ngajar kan gitu ya. Kalau kamu dijelasin ini tidak ngeri juga, kemudian guru pakai rencana kedua, ya, tidak ngeri juga. Rencana ketiga, tidak ngeri juga. Masuklah. Seperti apa kamu di rumah? Kan gitu. Ya. Gunakan contoh yang sederhana lah istilahnya. Dia gunakan contoh yang sederhana. Contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, maksudnya ini dalam kehidupan realitas kita sehari-hari gitu. Kalau ada wasiat, wasiat itu adalah kalau pertama bukan pertama kali kalau orang mau meninggal, kemudian mereka mau bilang sesuatu itu wasiat, ya. Nah dia mau meninggal, misalnya berkaitan dengan kekayaan atau harta, gitu. Jadi dikasih tahu. Nah orang Dayak biasanya gitu, kalau misalnya bapak mau meninggal sebelumnya dia kasih tahu, nanti tanah yang ini yang ada sawitnya ini punya anak yang bungsu ya, gitu. Atau ini punya anak yang tua, gitu. Jadi waktu bapak itu meninggal tidak ada yang bisa ganggu gugat, ya. Walaupun itu tidak dituliskan, walaupun itu tidak dicap, tidak ditandatangani di atas matray, itu sah, ya. Itu di lingkungan daya ya khususnya di daerah kami ya benua sana Jadi itu sah Nah ini kata Paulus mereka pasti sudah mengerti ya Orang-orang Galatia ini pasti sudah mengerti Karena mereka hidup di bawah kekuasaan Romawi ya Orang Romawi itu kan biasanya menguasai daerah orang ya Kalau menguasai daerah orang Misalnya ada dua kerajaan nih Romawi sama Babel misalnya kan Babylonia misalnya Nah mereka mau menguasai ni daerah Galatia. Kalau ini berhasil direbut oleh orang Roma, jadi mereka mesti tanda tangan bahawa ini adalah uh, punya orangnya Romawi, gitu. Bukan lagi orangnya Babel ni tidak bisa lagi ganggu gugat seperti itu. Mereka pasti sudah mengerti, ya. Ketika Paulus bilang suatu wasiat yang telah disahkan sekali sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan. Bukan hanya tidak dapat dibatalkan ya, tetapi tidak dapat ditambahi. Gitu. Kami guru-guru pun gini ya, kalau kami bikin pengajuan kemudian salah gitu ya. Kemudian salah kita mau coret, ya. Kita ubah angkanya harus ditandatangani. Itu baru biasa, gitu. Nah, kalau surat perjanjiannya jual beli tanah itu tidak bisa dibatalkan, ya. Misalnya surat hibah, ya. Dulu di Purwandalam itu pernah bermasalah gitu ya. Di sini juga pernah bermasalah, ya. Di, sudah dihibahkan kepada kita, dah ditandatangani di atas matray, ada orang yang yang gugat gitu ya, kemudian dia bikinkan sertifikat, gitu. nah yang sah yang mana ya, yang kita punya, yang duluan, gitu, seperti itu ya, ini loh ya, di dunia aja kata Paulus bilang orang Galatia ini ya, di dunia aja nih, sistem dunia aja tidak bisa dibatalkan suatu wasiat ya, suatu surat yang sudah disahkan itu tidak bisa dibatalkan, ya. Kenapa? Karena ini sudah sah gitu. Demikian juga dia bilangnya. Dibatalkan tidak bisa, kemudian ditambahi tidak bisa. Ayat 16 dia bilang ini. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Jadi Allah berjanji kepada Abraham gitu. Segala janji maksudnya bukan artinya janji itu banyak ya, satu ya. Cuma memang diucapkan Allah beberapa kali ya dalam kejadian pasal 12 ayat 7 misalnya ya dia berjanji juga di situ janji yang sama ya kemudian kejadian 13 ayat 15 juga janji yang sama ya 17 ayat 8 juga janji yang sama diucapkan ya. sehingga di sini dibilang Paulus segala janji ya janji ini janji itu janji ini tadi janji yang sama ini yang pernah Allah ucapkan beberapa kali itu gitu ya tidak dapat dibatalkan ya dari keturunannya itu mengacu kepada Kristus bukan kepada keturunan-keturunannya artinya hukum Taurat enggak masuk di situ itu hukum Taurat itu kan banyak enggak boleh ini, ini ini ini gitu termasuk tadi orang Yahudi ya mengajarkan makanan itu harus kosher kosher itu istilah mereka halal ya mana yang boleh mana yang enggak gitu enggak ada tambahan itu waktu Allah janji gitu. Bukan keturunan bukan kepada Ishak, bukan kepada siapa, bukan kepada Pak Juki gitu. Bukan ya, mengacu kepada Kristus. Makanya dibilangin kepada keturunanmu, yaitu yang dimaksud adalah Kristus, ya. Bukan siapa-siapa, bukan yang lain. Bukan ada embel-embelnya lagi satu, ya. Keturunan dari Abraham ya. Kalau kita membaca ya, kitab Matius ya, itu dibilangin karena kitab Matius ini kan dikhususkan memang untuk orang Yahudi, ya untuk orang Yahudi. Jadi silsilah Tuhan Yesus dimulai dari Abraham, ya. Karena itu penting bagi mereka, bagi orang Yahudi, karena Allah memberikan janji kepada Abraham supaya mereka mengerti ya bahwa Kristus itu memang dari Abraham. Itu, itu Kitab Matius. Beda Kitab yang lainnya, seperti misalnya Lukas ya Lukas men menuliskan silsilah juga, tapi tidak memikirkan itu karena ini Injil untuk semua semua orang. Itu tidak dipikirkan itu gitu. Tapi untuk Matius karena ini tujuan kitab ini untuk orang Yahudi dituliskan seperti itu ya silsilah dimulai dari Abraham. Ya. Bukan nggak ada artinya itu silsilah gitu. Kita kalau baca silsilah kan malas ya ngantuk apa segala macam gitu. Nah dibilangin adalah Kristus. Kristus ini dari bahasa Yunani ya, Christos sebenarnya Christos gitu kan. Nah ini dari bahasa Yunani ya dipinjam sebenarnya dari bahasa Ibrani mesias ya seorang penyelamat jadi orang Yahudi itu percaya Bahawa nanti akan datang seorang raja ya yang diurapi yang akan menjadi penyelamat mereka gitu. jadi datangnya dari dari Allah itu datangnya dari Allah bukan seperti kalian nonton film Yunani ya karena ada film Yunani itu dewa ya dewa datang kemudian menghamili manusia Nah itulah yang jadi utusan yang gitu ya. Saya lupa judul filmnya apa, gitu kan? Tahtansa atau apa gitu. Nah ini yang dibilang Paulus ya. Kata ini dipinjam ya, sehingga Kristus itu adalah seorang penyelamat ya, bukan lagi menjadi apa namanya seperti orang Yahudi ya. Jadi mereka percaya bahawa Yesus itu adalah yang akan menyelamatkan mereka. Tetapi orang Yudaisme ini tidak percaya sampai sekarang, gitu ya. Mereka maunya Kristus itu lahir dari seorang raja ya, bertahta jadi raja, maunya seperti itu dia tidak mau terima Tuhan Yesus itu Yesus itu lahir dari kandang domba, gitu, kandang binatang tidak mau ya, di kandang binatang dia tidak mau terima itu bagi mereka najis, ya seperti itu mereka mau sampai sekarang pun mereka masih nunggu, ya, makanya orang-orang seperti itu ya, sampai sekarang mereka menunggu Tuhan Yesus uh, datang, gitu Ya seperti sekte-sekte lainlah seperti itu. Gitu mereka masih menunggu sehingga mereka tidak merayakan Natal. Gitu-gitu. Ya mereka merayakan pasca pun pasca yang diperjanjian lama yang di Kitab Keluaran. Gitu ya. Itu yang mereka ini. Nah seperti itulah kira-kira Tuhan Yesus eh, Paulus menjelaskan ya yang dijanjikan itu bukan yang lain-lain. Ya tetapi Kristus Kristus itulah yang akan menjadi jurus selamat kalian. Gitu. Itulah yang ditunggu-tunggu Masalahnya sekarang Dia sudah datang gitu. Maksudku ialah janji yang sebelumnya Telah disahkan Allah Tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat Yang baru terbit 430 tahun kemudian Sehingga janji itu hilang kekuatannya Jadi Allah ketika Dia berjanji Tidak pernah dia ingkari Makanya kita tidak boleh lah Seharusnya orang Kristen mengklaim janjinya Tuhan Itu Oh Tuhan, ketika saya percaya nih, Tuhan akan berikan saya jadi uh, kepala bukan jadi ekor. Saya akan uh, kaya bukan jadi miskin. Gitu. Udah lah saya klaim nih janji Tuhan gitu. Saya akan jadi kepala dimanapun saya berada, saya mesti jadi pemimpin karena itu janjinya Tuhan. Salah, ya. Bukan seperti itu. Ya Tuhan tidak pernah berbohong. -bo tidak, tidak perlu diklaim janjinya ya tidak perlu diklaim, ya, karena dia tidak pernah berbohong sama kita, itu, ya, banyak orang-orang seperti itu, ya, mereka klaim, bahkan Tuhan dijadikan apa, ATM, kalau ada apa-apa kekurangan uang, gitu, ya, minta ke ke Tuhan, seringnya begitu kita jadi orang percaya, gitu. salah, salah percaya, ya. Nah, kemudian dia bilang, ya, hukum Taurat itu, janji itu duluan, ya, bukan hukum Taurat yang duluan, tapi janji itu. Hukum Taurat itu ada setelah mereka dalam perbudakan di Mesir kemudian mereka keluar barulah hukum Taurat itu ada. Ya. Jadi yang mana yang sah janjinya Tuhan kepada Abraham yaitu Kristus yang dijanjikan bukan yang lain-lain itu. Hukum Taurat itu jauh sebelumnya baru ada. Gitu. Jadi mereka memberitakan saking Paulusnya marah gitu ya memberitakan ini loh hukum Taurat kalau kamu mau tahu nih. Janji dulu baru hukum, hukum Taurat. Bahkan dibilangin, ya. Bahkan dibilangin gini. Ayat 19 bilang gini, kalau demikian apakah maksud hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Kenapa hukum Taurat itu ada, ya? Karena, ya, orang Israel pada waktu itu banyak melanggar, ya. Kalau pelanggaran ini ada, Dikasihlah hukum Taurat. Mereka tidak boleh ini, tidak boleh itu, gitu. Seperti dulu ya. Di kita ini dulu di asrama setahu saya tidak ada yang namanya peraturan tidak boleh membawa indomie. Dulu ya, zaman kami, gitu. Mungkin zaman kalian sudah dilarang, gitu. Kenapa? Kasusnya dulu begini, kalau tidak salah saya, itu ada kawan-kawan kita, ya, ada kawan kita dia bawa indomie di asrama sehingga malas makan. Pergi ke sini kan dia malas, gitu. Walaupun asraman tidak terlalu banyak dulu kan cuma 1 2 3 4 gitu. Tapi dia masih malas datang ke sini. Akhirnya dia makan Indomie, ya. Pastilah tidak diseduh ya, karena tidak ada air gimana juga, tidak ada air. Itu kan, dimakan mentah Indomie, dicampur dengan eh, apa namanya bumbu-bumbunya gitu. Itu kan berbahaya. Sehingga dia sakit ma, ya. Sakit ma. Nah, muncullah peraturan tidak boleh membawa Indomie, Kalau kami di TK di Paud itu orang tua tidak boleh membawa kue ciki-ciki jenisnya. Itu. Bahkan saya akan kasih peraturan nanti kasih hukum Taurat. Orang tua tidak boleh membawa jajan dalam bentuk plastik bungkus plastik itu. Kenapa? Ya itu jadi sampah semua. Ya. Jadi pakai taperware nanti orang tua. Itu. Tapi itu masih saya rencanakan. <laughs> masih saya pikir-pikir. Itu. Jadi kalau ada kue dimasukin taper supaya tidak sampah Karena tiap minggu ya, saya lihat keponakan saya itu bawa sampah itu berapa argo gitu. Jadi seminggu itu pasti seargo dah pasti ya. Kita punya tong sampah yang besar itu penuh ya, plastik. Karena orang tua kasih ini kan, kasih apa namanya plastik ke anaknya gitu, dibuang gitu. gitu. Dalam jajannya ada plastiknya gitu. Kita mau larang seperti itu tapi saya lagi mikir-mikir jangan sampai nanti kita disalahkan, gitu. Tapi itu baik juga ya untuk kita menyelamatkan bumi, gitu kan? Nah, susteran di uh, Paud Katolik di Solo itu sudah mulai mereka, ya. Air minum tidak pakai gelas aqua lagi, ya. Bawa masing-masing, gitu. Jajan juga seperti itu, gitu. Baik sih, gitu. Mungkin di sini juga seperti itu. Dulu pernah mau diterapkan, tapi tidak jadi peraturan itu, ya di sini waktu itu. Ya, jadi orang tua tidak boleh bawa plastik banyak banyak, itu bawa kantong aja kantong apa namanya uh, kain, itu tidak boleh. Tapi belum ya, mungkin sekarang masih. Makanya sampah kita sering bertumpuk. Yang paling susah ya waktu saya di asrama itu urusannya sampah paling susah, sampai mau nangis nangis kita gitu, urusin sampah. Dari dari saya apa namanya siswa sampai jadi guru itu sampah ya, jadi masalah besar. Karena mata kita enggak enak kan lihat sampah gitu. Apalagi yang plastik kalau daun enggak masalah lah. Tapi kalau plastik gitu ya. Wih. Nah itu hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu kata Paulus ya. Seperti itu. Jadi ditambahkan waktu ada kasus. Tuh, ya Kalau enggak ada kasus enggak ya. Kemudian cacatnya apa juga. Kekurangannya apa hukum Taurat itu. Disampaikan melalui perantara. Itu kalau melalui perantara kan istilahnya begini ya guru di sana gitu di bawah sana misalnya suruh kamu ke sini ya suruh kamu ke sini kemudian bilang sama kawanmu nanti dia disuruh datang dia mau beres-beres apa namanya beres-beres asrama guru misalnya begitu ya kemudian penyampai ini datang ke kawannya Eh Sianu itu Pak guru suruh kamu datang ke sana kamu mau dikasih kue itu kan kan dah lain pesannya gitu padahal pak guru ini nyuruh bereskan asrama itu nah kemudian dia sampaikan lain ya berbeda nah itulah cacatnya ya kenapa hukum taurat nggak bisa lah jadi patokan dia bilang karena ya dia disampaikan melalui perantara ada perantara siapa malaikat malaikat yang diutus tuhan yang diutus tuhan utusan ya kalau malaikat itu berasal dari kata angelu ya Angelo, katanya Angelo utusan itu kalau namanya Angelo berarti itu utusan gitu kan. Nah seperti itu ya jadi ada cacatnya. Kalau janji yang diberikan kepada Abraham ini ya yang mengacu kepada Kristus itu langsung ya, nggak ada pakai utusan, nggak ada pakai pak pos-pak pos, pos itu, nggak ada pakai Jna Jna, langsung ya langsung diberikan kepada Abraham gitu. Nah sekarang mana yang lebih sah? Gitu janji kepada Abraham ya yang mengacu kepada Kristus. Kristus adalah juru selamat ya. Dia mati bagi kehidupan kita, bagi dosa-dosa kita. Di kayu salib dia mati menebus semua dosa kita ya. Dosa yang dulu sebelum kita percaya Tuhan Yesus, dosa yang sekarang itu kan, bahkan dosa yang akan datang pun Tuhan sudah tebus, sudah lunas. Itu. Sudah dilunaskan Tuhan, itu makanya kita kadang sombong ya jadi orang Kristen gitu. Mentang-mentang dosanya sudah lunas, kalau istilah apa namanya, istilah ekonomi dibayar di depan, gitu. bukan dibayar di muka ya, sudah dibayarkan hutang-hutang kita, dosa-dosa kita sudah dibayarkan lunas sama Kristus. Nah Kristuslah yang menjadi penyelamat kata Paulus ya. Jadi Kristuslah yang sekarang dipegang, bukan lagi janji. Hukum Taurat gitu, yang sunat apa segala macam gitu, tidak boleh, itu tidak tidak sah ya. Kamu mengikutin itu karena kamu sudah percaya. Sunat boleh enggak? Boleh ya, tapi bukan itu yang menyelamatkan. Sunat boleh, alasan kesehatan. Kalau orang Dayak bilang gini ya, kalau belum bersunat katanya darah kotor itu belum dibuang ya, biasanya sering sakit-sakitan gitu, tubuh kuning tidak sehat lah pokoknya gitu. Mereka langsung klaim kita ya langsung di jas kita. Oh, kamu belum disunat ya katanya. Padahal sudah gitu kan? Itu juga salah ya mereka gitu. Tapi alasan kesehatan itu udah udah pasti. Boleh enggak? Boleh, ya. Terus seperti tadi ya, orang Yahudi ini melarang orang-orang di Galatia itu untuk makan makanan yang tidak kosher, tidak halal menurut orang Yahudi, ya. Boleh enggak? Boleh untuk alasan kesehatan. Gitu kan? Kalau kamu gitu ya, darah tinggi Kemudian kamu hobi lagi makan panggang sapi, panggang bebek, panggang kambing gitu. Mana ndak mati kamu gitu. Iya kan? Itu namanya apa? Bunuh diri pelan-pelan. Gitu kan? Sudah tahu kamu ini tinggi darah gitu makan lagi seperti itu. Gitu. Orang bunuh diri masuk surga enggak, Pak? Gitu. Masuk surga, ya, kalau dia percaya Yesus walaupun bunuh diri karena banyak juga orang yang tadi Bapak bilang ya bunuh dirinya pelan-pelan enggak ketahuan ya udah tahu ini sakitnya ini gitu kan darah tinggi atau gula gitu kan makan banyak-banyak nasi kalau penyakit diabetes gitu kan makan banyak-banyak lagi sama agak bunuh diri nah seperti itu kira-kira untuk alasan kesehatan ya bukan lagi Hukum Taurat itu untuk menyelamat karena orang-orang Yudeisme ini memberitakan digabung ya Taurat sama percaya kepada Kristus itu harus melakukan sunat harus melakukan makan makanan seperti orang Yahudi baru bisa diselamatkan itu yang dibilangin ya sehingga Paulus begitu marahnya ya kepada mereka ini ya. kamu tidak tahu ini sehingga dijelaskanlah mana janji yang sah diberikan itu dari Abraham itu mengacu kepada Kristus. Jadi Kristuslah yang mati untuk membatalkan hukum Taurat itu. Karena tidak ada orang yang bisa apa namanya sempurna melakukan hukum Taurat. Itu tidak ada. Ya. Sama kayak kamu juga ya. Kamu mungkin kelihatan baik-baik gitu kan, siswa gitu kan. Banyak peraturan-peraturan itu. Tidak mungkin kamu tidak langgar, tapi diam-diam kamu melanggarnya. Hukum Taurat juga seperti itu. Makanya ada parisi ya. Orang parisi itu mereka begini. Macam-macam si modelnya. Ada parisi yang nunduk ya, kalau dia jalan nunduk gini gitu. Ada juga parisi yang apa namanya? dia kalau lihat uh, perempuan, dia mesti ke dinding ya. Ini jidatnya ini harus nempel ke ke dinding gitu. Kalau orang sebelah kan kalau dia sholat gitu doadi, pasti ini di nika gitu kan. Nah, seperti itu ya. Kelihatan sih mereka suci ya. Gitu tapi ada juga yang luar biasa seperti orang Farisi seperti misalnya Ayub ya dia betul-betul taat kepada Tuhan. Betul-betul dia taat kepada Tuhan. Ya. Tak nah, yang lain-lain. Nah, biarlah ya yang diselamatkan itu ya hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita dulu cek ya satu ayat ya di dalam kisah para rasul kisah para rasul pasal 4 Pasal 4 ayat 12 ya. Apakah benar ya Yesus itu satu-satunya Yang bisa dipercaya, yang bisa diantarkan ya. Bilang gini Kisah para rasul Pasal 4 ayat 12 Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga Selain di dalam dia Sebab di bawah kolong langit ini Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia Yang olehnya kita dapat diselamatkan Ini jelas ya jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain walaupun ke Roma banyak ya. Pergi ke Pontianak banyak jalan sekarang gitu. Lewat Pal 20 bisa, lewat Tayan bisa, lewat Pinyu bisa. Banyak jalan sekarang. Bahkan lewat kampung kami pun hampir bisa gitu, cuma nyebrang aja. Gitu. Itu kekurangannya gitu. Hanya satu jalan ya, melalui Yesus Kristus yang bisa menjadi pendamai ya, yang bisa membawa kita kepada Allah. Tidak ada jalan lain Tidak ada melakukan ini itu itu Tidak ada ya, Hanya satu ya, Percaya kepada Kristus Mari kita berdoa Pagi ini Tuhan Kami sungguh bersyukur Buat anugerah dan kasih Tuhan Di dalam kehidupan kami Tuhan telah menjadi pendamai bagi kami Sehingga kami boleh didamaikan Karena kami percaya kepada Kristus Bukan karena perbuatan-perbuatan kami tetapi karena iman kami kepada Kristus itulah yang menyelamatkan kami. Biarlah Tuhan kami mengabdikan diri sepenuhnya kepada engkau. Dan percaya kepada engkau sepenuhnya ya Tuhan. Terima kasih untuk kali ini berkati anak-anakmu jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan berikan damai sejahtera di dalam hati pikiran mereka untuk mereka bekerja dalam sepanjang minggu ini. Tuhan berikan kekuatan kesehatan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bangkit berdiri.